Mitra bisnis, hasil studi Pelindo tentang dampak pembatasan truk dalam kota menyebutkan absennya truk hanya meningkatkan kecepatan kendaraan rata-rata sekitar 2 km per jam, tidak terlalu signifikan. Pembatasan operasional truk juga menimbulkan kerugian lain yang harus ditanggung, seperti terhambatnya arus barang impor-ekspor ke Tanjung Priok, juga kemacetan yang timbul di tempat lain. Dibutuhkan langkah yang menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, bukan hanya secara parsial. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Wakil Direktur Eksekutif Asosiasi Konstruksi Indonesia, Haryo Wibisono. Fahario. Apa komentar Anda? Majap juga bermasalah, tapi kalau bisnis di, di, di juga bermasalah juga. Tapi sementara ini dapat diatasi dengan e, bisnis kan bisa malam, bisa di, bukan di hari-hari kerja, jadi dikalahkan, ininya truknya dikalahkan. Ya kalau memang itu bisa diteruskan gitu ya, kalau sudah ditahu jadwalnya begitu ya mungkin bisa juga lah, di, dapat diatur kembali, jadi malam diatur apa, jam-jam yang tidak sibuk. Kalau siang pun kalau dipaksakan misalnya, toh juga membuang-buang energi juga. Bukankah akan mengganggu kegiatan ekspor impor? Betul juga memang. Itu memang itu suatu pemikiran lain. Kita kesibukan di infrastruktur sih. Kita memang kesibukan di infrastruktur untuk pendukung. Jadi orang mau invest mau apa itu juga mikir di infrastrukturnya. Jadi sementara ini emang paling bagus menurut saya ya mungkin atrak malam atau di luar jam-jam kesibukan. -jam Menurut Anda, apa kerugian dari kemacetan? Macet itu pasti tidak ada untungnya. Baik polusi maupun BPM terbuang, perasaan yang nyetir, itu juga nggak ada enaknya. Jadi memang bisnis uh, sedikit mengatur untuk ekspor-impor. Itu memang kelemahan. Untuk infrastruktur kita itu kurang. Baik jalan, membangun pasdas terminal atau apa, itu kan berdampak dari infrastruktur jalan. Kalau lewat JOR relatif masih bisa, masih bisa saya katakan, masih bisa karena pertimbangan masih agak lancar. Kalau lewat tengah kota, waduh berat itu. Kalau masuk dalam tengah kota berat. Kalau JOR masuk ke misalnya jur yang ke arah PSD atau apa, masih mungkin. Demikian Hariowi Bisono, saya Kiki Wijaya.